Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasafm, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan hari ini kita lebih baik dibandingkan kemarin dan insya Allah hari esok kita lebih baik dibandingkan hari ini. Our today is better than yesterday and tomorrow will be better than today. Sukses itu penting, tapi bahagia jauh lebih sukses. Sahabat Rasafm, hari ini kita akan membicarakan tentang tujuh mitos kegagalan seseorang di dalam menggapai kesuksesan. Tujuh mitos yang sering menghalangi kita untuk bisa menjadi orang yang sukses Sepan, Sepintas kata mitos ini adalah kepercayaan yang kita yakini Yang sebenarnya kepercayaan itu belum tentu benar Tapi kita anggap sudah seperti kepastian Sesuatu yang dianggap benar padahal sebenarnya belum tentu benar Nah mitos-mitos yang semacam ini akan membuat diri kita akan menjadi melemah Di dalam semangat kita untuk mencapai sebuah keberhasilan dan kita akan secara bergiliran untuk bisa membahas poin ini satu persatu, yaitu sebanyak tujuh mitos tadi. Sahabat RZFM, mitos pertama yang harus kita antisipasi dalam kehidupan ini adalah, I'm not lucky. Kita selalu berpikir bahwa sukses itu ada hubungan dengan keberuntungan. Bahawa kita hari ini gagal, kita memberikan sebuah alasan, ya karena nasib saya belum berhasil, kita meng kita gagal itu karena nasib kita belum berhasil, kita belum beruntung. Kenapa dia sukses? Karena dia lebih beruntung dibandingkan saya. Sahabat Res FM, di dalam kehidupan ini tidak ada yang beruntung, tidak ada keberuntungan, tidak ada faktor luck, yang ada faktor Allah tidak ada faktor kebetulan karena semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa dengan sebuah skenario yang sangat rapi dan teliti. Sehingga wajar kalau orang sudah memahami cara kerja Allah di dalam menciptakan alam semesta ini, dia pasti akan mengatakan, "Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina 'adzaban nar." Dia akan mengatakan bahwa, "Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan semua di dunia ini sia-sia. Pasti semua ada manfaat. Pasti semua ada hikmahnya." Ini yang pertama Seringkali kita berlindung dibalik sebuah keberuntungan Bahwa orang itu berhasil karena dia punya good fortune Dia punya keberuntungan yang baik Bahwa kita gagal, kita adalah bad fortune Kita punya kegagalan yang buruk Kita punya satu keberuntungan yang kurang dibandingkan orang lain Jangan kita jadikan sebagai scapegoat Jangan kita jadikan keberuntungan ini sebagai faktor Atau alasan kita untuk tidak berhasil Menjadi kambing hitam bagi kita Itu yang pertama kita menganggap bahwa sukses dan gagal seorang itu hanyalah sekedar faktor keberuntungan. Padahal kita tidak pernah menemukan adanya sebuah kebenaran. Semua diciptakan oleh Allah itu dengan perencanaan. Jadi untuk menghadapi mitos ini adalah kita bekerja, kita berbuat sesuatu dengan sebuah perencanaan. Allah subhanahu wa ta'ala meminta kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang itu harus berbuat sesuatu itu dengan suatu perencanaan yang matang. Seperti yang dituliskan di dalam Al-Qur'an surah al hashr ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzuru mamsum ma qaddamats likum." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang akan diperbuat besok. Para ulama mufassiri mengartikan besok itu ada dua macam, besok itu adalah akhirat, bisa juga diartikan besok itu adalah jangka panjang. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu mempersiapkan segala sesuatu dengan perencanaan. Ada istilah, plan your work and work your plan. Rencanakan kerja Anda dan kerjakan rencana-rencana Anda. Itu yang pertama, mitos yang harus dipatahkan, mitos yang harus dihancurkan dalam pikiran dan hati kita adalah keberuntungan. Tidak ada keberuntungan, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Seringkali kita menjadikan ini sebagai satu alasan. Pembenaran, justifikasi atas kegagalan yang kita miliki Atau kita menghibur diri ketika orang berhasil kita mengatakan dengan kata-kata Oh dia lagi beruntung, saya lagi sial Makanya tidak usah heran sahabat RSFM Di dalam kehidupan ini yang namanya fortune teller Orang yang bisa menceritakan tentang keberuntungan kita itu menjadi marak Diminati oleh banyak orang saya meyakini bahawa orang-orang yang mendatangi fortune teller Orang-orang yang datang kepada Penebak Keberuntungan Itu adalah orang-orang yang Tidak memiliki keyakinan kepada Kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat RZFM Kita harus paham dan sadar bahawa Sukses setiap orang itu punya rumus yang berbeda setiap orang Tidak sama Rumus seseorang Dengan yang lain itu tidak sama ada seorang yang bisa sukses di umur 20 tahun, ada orang yang sukses bisa umur 30 tahun. Kita tidak pernah tahu. Justru karena ini menjadi suatu misteri, kita tidak bisa mengatakan bahwa dia kebetulan, karena ini sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Itu mitos yang pertama. Selanjutnya mitos yang kedua, yang juga bisa menjadi penghambat bagi pengembangan diri kita adalah I'm not genius. Saya bukanlah orang yang jenius Anda mempersepsikan bahwa untuk sukses itu Anda harus jenius Padahal Tidak semua orang diberikan keluar biasaan oleh Tuhan dengan otak yang jenius Menurut ilmu psikologi Orang dikatakan jenius apabila dia mempunyai kecerdasan Intelektual Rata-rata di atas 120 Dan untuk sekedar informasi Konon kabarnya seorang Albert Einstein Dia mempunyai IQ Intellectual Quotient itu mencapai 220 Sahabat ASFM Janganlah karena sebab faktor Angka IQ kita rendah Angka IQ kita tuh Kecil membuat kita tidak berusaha untuk menjadi orang sukses karena ini bukan jadi alasan. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa setiap orang yang lahir ke muka bumi ini adalah genius. Every children born to be genius, but the parent make them degenerous. The setiap bayi yang lahir di muka bumi ini lahir dalam keadaan genius, tetapi orang tuanya lah yang membuat mereka menjadi tidak genius kenapa? karena setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh si anak selalu dijawab oleh orang tua dengan jawaban-jawaban yang tidak masuk akal dengan jawaban-jawaban yang mematikan misalnya kamu cerewet, kamu banyak omong sudah dari sononya memang itulah Tuhan menciptakan ini jawaban-jawabannya tidak memberikan satu pengembangan ide bagi anak-anak dan ini terus terbiasa waktu kita sekolah, guru pun memberikan jawaban yang hampir sama, waktu kita kuliah dosen pun memberikan jawaban yang hampir sama waktu kita bekerja, pimpinan perusahaan pun memberikan jawaban yang sama jadilah kita pribadi-pribadi yang menjadi tidak jenius padahal sebenarnya kita dilahirkan dalam kondisi jenius tetapi lingkunganlah yang membuat kita menjadi tidak jenius, dan kita menerima lingkungan itu mempengaruhi kita untuk menjadi tidak jenius jadi sebenarnya jenius dan tidak jenius itu tidak semata-mata diukur dari skala IQ seseorang, tetapi adalah apa yang disebut dengan curiosity, sense of curiosity Rasa ingin tahu. Semakin besar rasa ingin tahu seseorang. Dia berusaha untuk eksplorasi, dia berusaha untuk menjelajah, menemukan dan mencari jawaban dari semua per, sebuah pertanyaan. Itu menunjukkan bahwa dia adalah ciri orang yang cerdas. Ciri orang yang cerdas tidak pernah mempercayai pada satu statement sebelum dia buktikan. Setelah dia mendapatkan argumentasi yang kuat, argumentasi yang logis, rasional, dan reasonable, yang bisa diterima oleh akal, baru dia bisa mempercayai. Allah subhanahu wa ta'ala membagi soal yakin dan tidak yakin ini menjadi tiga tingkatan. Yang pertama apa yang disebut dengan istilah ainul yakin. Ada orang yang yakin karena melihat. Yang sering diungkap dengan satu kata-kata seeing is believing. Ah kalau tidak melihat saya tidak percaya. Itu adalah tingkat keyakinan yang paling rendah. Bahwa dia akan percaya kalau ditunjukkan langsung secara fisik di depan mata dia. Itu seluapnya sahabat Rasefem. Kita melihat nabi-nabi sebelum nabi Muhammad SAW itu bentuk mujizat yang diberikan Allah kepada mereka itu mujizat yang bersifat fisik. Seperti nabi Musa tongkatnya menjadi ular. Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan, tidak mati. Api menjadi dingin. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kita lihat nabi Muhammad Memang ada mujizat-mujizat yang seperti itu Tetapi yang lebih utama mujizat Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran Dan Al-Quran itu bisa dirasakan Kehebatannya bukan semata-mata secara fisik Tapi dirasakan secara pikiran dan hati kita Ini yang bisa menyebabkan kita menjadi jenis adalah curiosity Kita punya keinginan, rasa ingin tahu yang kuat Itu berasakan keyakinan yang kita lihat adalah Seeing is believing tadi Atau I know yakin Level yang kedua adalah ilmul yakin Orang yang yakin terhadap sesuatu karena didasari oleh keilmuan Baik, kita akan sambung Bagaimana pengertian ilmul yakin ini? Kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini Sahabat RSFM, ayo kita kembali lanjutkan Masih seputar masalah mitos yang kedua, yaitu I'm not genius Saya tidak genius Bicara genius Tidak ada hubungan semata-mata Skala IQ Atau skala kecerdasan intelektual Tetapi Juga bicara tentang Sense of curiosity Rasa ingin tahu kita Tadi saya sudah sampaikan Ada tiga level orang dalam mencari sebuah keyakinan Yang pertama adalah Ainul yakin Orang yang yakin Kalau dia melihat dengan mata kepala sendiri Itu tingkat keyakinan yang paling rendah Yang kedua adalah Ainul yakin Orang yang yakin Karena didasarkan oleh ilmu Ambil contoh saya yakin bahwa handphone yang saya pegang ini bisa berfungsi dengan baik. Bukan sekadar yang saya lihat, tetapi karena saya mengetahui ilmu tentang dunia elektronik. Saya tahu komponen-komponen yang ada di dalam handphone ini, saya tahu bagaimana cara bekerja antara yang komponen satu dengan yang lain, bagaimana terjadinya satu proses yang namanya suara menjadi sebuah teks, sehingga menjadi SMS, saya tahu ilmunya, sehingga saya menjadi tambah yakin dengan indikasi-indikasi itu. Itu yang disebut dengan ilmu yakin, yakin yang didasari atau dilandasi oleh sebuah keilmuan. Kemudian tingkat yang tertinggi adalah hakul yakin. Orang yang yakin itu bukan karena sekedar ilmu, bukan sekedar apa yang dilihat, tetapi dia yakin karena memang hakikatnya itu benar. Dia tidak melihat dengan ukuran akal, tidak melihat dengan ukuran fisik, tapi dia melihat dengan ukuran hati. Ada benar yang bisa ditakar dengan fisik Ada kebenaran yang bisa ditakar dengan akal Tapi ada kebenaran yang tidak bisa ditakar dengan fisik dan akal Tapi harus ditakar dengan kebenaran hati Ukurannya adalah hati Itu yang disebut dengan hakul kuliah Nah kembali kepada masalah I'm not genius Saya tidak genius Keyakinan seperti ini harus diluruskan. Bahwa Anda semua sahabat rasa FM adalah orang-orang yang jenius. Kita dilahirkan jenius. Cuma, kejeniusan yang kita miliki ini tidak ditumbuhkan dan dikembangkan. Kita menjadi pasrah terhadap situasi dan lingkungan. Kita tidak berusaha untuk mengeksplorasi rasa ingin tahu kita. Kita tidak mengasah ketajaman kita dalam berpikir. Kita tidak mengasah kekritisan kita di dalam kehidupan. Saya jadi teringat dengan ungkapan seorang budawaya, budayawan yang cukup terkenal salah seorang sahabat saya yaitu Mas M.H. Ainun Najib maaf ini istilahnya agak sedikit kasar tetapi ini satu gambaran itulah seorang budayawan kalau anda sedang membaca koran sebenarnya yang penting itu bukan informasi yang ada dalam koran bukan teksnya Karena beliau mengumpamakan teks itu Maaf, seperti Kentut Yang penting itu bukan kentutnya Yang penting itu Siapa yang kentut kata dia. Mengapa dia kentut Apa yang melatar belakangnya Dia kentut Bagaimana proses terjadinya kentut itu Kenapa dia kentutnya hari ini Bukan kemarin atau besok Siapa sebenarnya otak daripada orang yang Mengkentut itu Coba anda lihat dari informasi yang sederhana, kalau kita punya eksplorasi yang tajam, kita punya rasa ingin tahu yang besar, maka kita menjadi orang-orang yang kritis dan kita akan menjadi terasah kejeniusan kita. Tapi orang yang sekedar membaca sebuah berita dan sebagai sebuah suatu berita saja, tidak bermanfaat apa-apa, tidak akan mengasah kecerdasan kita, tidak akan mengasah ketajaman berpikir kita. Itu yang kedua, mitos kedua. Jadi tidak ada hubungan sukses itu dengan masalah genius atau tidak genius. Dan kalau anda mengatasnamakan genius itu sebagai alasan anda gagal, Allah sudah memberikan kepada anda sejak kecil genius. Cuma kita tidak menumbuh dan mengembangkan genius kita ini dalam bentuk eksplorasi, rasa ingin tahu yang besar, banyak bertanya, banyak menganalisa dan sebagainya. Itu yang kedua. Kemudian mitos yang ketiga, I'm not talented. Saya tidak berbakat Anda membayangkan diri Anda tidak berbakat Kemudian mengatakan orang sukses Iya karena dia punya bakat Saya tidak punya bakat Ketika melihat ada orang yang menjadi penyanyi sukses Anda mengatakan Iya jelas saja dia punya bakat menyanyi Saya tidak punya bakat menyanyi Ketika Anda melihat ada seorang atlet olahraga yang berprestasi Anda katakan Oh jelas saja dia ber berbakat di bidang olahraga Saya tidak berbakat di bidang olahraga Ketika anda melihat teman anda sukses dalam bisnis Oh iya dia dia punya bakat di bidang bisnis Saya tidak punya bakat di bidang bisnis Dan ketika melihat teman anda berhasil dalam dunia profesional Dia menjadi seorang direktur Dengan usia yang sama dengan anda Anda mengatakan Oh dia memang bakatnya di seorang profesional Lantas Anda sendiri di mana? Anda sendiri akan berada di mana? Kalau anda sendiri mengatakan bahawa Orang itu punya bakat sedangkan saya tidak punya bakat Maaf sahabat RZFM Persoalan sukses bukan semata-mata bakat Success is not on your aptitude. Sukses itu tidak diukur dari bakat Anda. Tetapi, yang terpenting adalah you are on the right place. Tempatkan diri Anda, potensi Anda di tempat yang benar. Kalau Anda seorang yang ahli dalam melukis, Anda tidak perlu memaksakan jadi seorang penyanyi. Anda perlu terjutkan diri Anda dalam dunia seni, yaitu seni melukis. Kalau Anda jago matematik, Anda tidak seharusnya berada di tempat atau posisi sebagai seorang public relations. Anda lebih tepat menjadi seorang accountant atau menjadi seorang programmer. Ketika Anda menyadari bahwa Anda punya kemampuan di bidang komunikasi, Maka tidak seharusnya anda menjadi seorang administration staf administrasi Tetapi anda lebih cocok di bidang public relations sebagai seorang humas Jadi sebenarnya Yang membuat anda Belum berhasil itu bukan karena anda tidak punya bakat Tetapi anda Belum bisa melempat diri anda di tempat yang tepat Dan untuk mengetahui tempat yang tepat bagi kita Kita harus tahu dulu Kita berada di Potensi macam apa kalau kita sudah tahu potensi kita, kita melakukan pemetaan, kita melakukan penilaian assessment, kemudian baru kita melakukan placement penempatan. jadi petakan dulu kemampuan Anda, kemudian nilai kemampuan Anda, setelah itu placement, tempatkan potensi Anda sesuai dengan posisi yang Anda inginkan itu mitos yang ketiga saya banyak menemukan orang-orang yang bisa sukses, walaupun mereka itu Sejak kecilnya dianggap tidak punya bakat Di bidang yang dimaksud Tetapi justru mereka bisa meraih sukses yang sangat hebat Di bidang yang diragukan oleh banyak orang Kenapa? Karena persoalannya adalah dia belum menemukan potensinya Dan dia belum berani untuk menempatkan potensi itu di tempat yang tepat Dia masih ragu-ragu Atau dia menganggap ada tempat lain yang lebih bagus dibandingkan tempat itu Sehingga dia belum berani mengambil sebuah keputusan Itu yang ketiga Kemudian yang keempat Mitos yang keempat adalah I'm not beautiful I'm not handsome Saya bukan orang yang cantik Saya bukan orang yang tampan Anda menjadikan alasan penampilan fisik itu sebagai ukuran sukses Ini mitos Karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan orang itu beraneka ragam Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki Tidak ada yang sama dalam hidup ini Semua berbeda Walaupun itu seorang Bayi kembar siam pun pasti ada perbedaan Nah justru perbedaan ini yang membuat kita menjadi istimewa dan special Ketika Anda mengatakan bahwa I'm not handsome Itu sebenarnya Anda belum mengenali Atau Anda belum memahami bahwa yang namanya handsome dan beautiful itu Orang yang, bertam, orang yang bertampang keren atau bertampang cantik itu Anda mengukur dari luar Sepada orang-orang yang sebenarnya dia berpenampilan menarik jauh lebih powerful dibandingkan orang-orang yang secara fisik dia itu lebih baik tapi dia tidak mengetahui kemampuan itu, tidak mengetahui potensi itu. Apa yang dikenal dalam dunia kepribadian dengan istilah inner beauty dan outer beauty? Ada yang kecantikan dari luar dan kecantikan dari dalam. Saya sebenarnya lebih cenderung mengatakan bukan dengan istilah cantik sebenarnya. Marilah kita gunakan kita samakan persepsi kita tentang tentang fisik yaitu indah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Allah itu suka yang Allah itu indah, suka pada yang indah-indah. Jadi sebenarnya Allah memuliakan manusia itu berasan keindahan bukan pada tampilan fisik. Buatlah diri Anda menjadi indah. Dan keindahan itu tidak hanya tampak dari fisik tetapi pancaran dari sikap mental Anda. Success is not your appearance but It's all about your attitude Sukses itu berhubungan dengan masalah sikap Bukan pada masalah penampilan semata Baik kita akan sambung setelah pesan-pesan Sahabat RASFM Masih kita berbicara tentang tujuh mitos yang dapat menghambat kita untuk sukses Kita sudah membahas 3 Yang pertama adalah I'm not lucky Saya kurang beruntung Dan yang kedua kita sudah bahas I'm not genius. Dan baru saja tadi kita bahas I'm not talented Saya tambahkan lagi tadi I'm not handsome dan beautiful Selanjutnya yang kelima adalah I'm not rich saya bukanlah orang yang kaya Karena anak berpikir bahwa untuk sukses itu harus kaya Untuk berbisnis itu butuh modal Saya setuju Saya sangat sepakat teori yang mengatakan bahwa untuk berbisnis butuh modal Tetapi tidak ada satu peraturan yang mengatakan modal itu harus dari kantong kita kan? Bisa saja kita berbisnis dengan modal dari kantong orang lain Tetapi konsep dan idenya milik kita Bahwa di dalam kehidupan ini kita membutuhkan Uang iya sebagai alat Bukan sebagai Tujuan Di Disinilah satu perbedaan yang sangat Jelas Orang yang hidupnya untuk ibadah Dengan orang yang hidupnya hanya sekedar Menikmati hidup Kita hidup adalah untuk ibadah Agar hidup kita berkualitas Tapi kalau sekedar hidup Menikmati hidup kita hanya sekedar Sebagai manusia biasa Bukan manusia yang luar biasa Maka di poin yang kelima ini Saya ingin tegaskan bahawa sukses Tidak ada hubungan dengan ukuran-ukuran Atau simbol-simbol ekonomi Terus banyak kita temukan Orang-orang yang berhasil di dalam hidup ini Orang-orang yang berhasil dalam usaha Orang-orang berhasil dalam rumah tangga Adalah orang-orang yang dulunya Mengalami sebuah kemiskinan yang luar biasa Baik ke kemiskinan yang bersifat finansial Atau kemiskinan yang bersifat struktural Kultural Tetap ada juga budaya pemiskinan Mungkin dia kaya tetapi Secara budaya dia dimiskinkan Mungkin dia kaya tetapi Secara sosial dia dimiskinkan Dimarginalkan Dipinggirkan Tidak dipentingkan Tidak diapresiasi Tidak dihargai oleh orang lain Itu yang kelima I'm not rich Sebenarnya bukan berarti kita tidak kaya Kita kaya Cuma karena kita punya satu persepsi kayak itu hubungannya dengan masalah uang, jadi kita mempersepsikan kalau kita enggak punya uang kita belum menjadi orang kaya. Padahal kita kaya. Kita kaya pikiran, kita kaya ide, kita kaya peluang. We are men of opportunity, we are men of idea. Kita adalah orang yang kaya dengan pikiran, kaya dengan jiwa, kaya dengan hati. Dan tidak harus kita untuk mengayahkan pikiran dan jiwa kita itu dengan uang Ketika Anda tersenyum kepada orang lain Anda sudah mulai mengayahkan jiwa Anda Jiwa Anda kaya pada hari itu Karena ternyata orang yang diajak tersenyum oleh kita Berubah dari sedih menjadi gembira Itu sebuah kekayaan Ketika Anda melihat ada seseorang yang berhasil Kemudian Anda memberikan selamat kepada dia Dengan pikiran positif Anda anda sudah membuat kaya pikiran anda Ketika ada seorang mengkritik anda Memberikan masukan kepada anda Kemudian anda dengan lapang dada menerima itu Dengan terbuka anda menerima masukan-masukan itu Sehingga anda menjadi lebih baik Anda sudah kaya fikir. Artinya dengan kata lain Untuk bisa menjadi orang yang kaya Bukan sekadar finansial secara rupiah Anda perlu memiliki tiga O O yang pertama adalah Open your head Bukalah kepalamu Bukalah pikiranmu Terbuka untuk menerima Masukan Baik yang positif ataupun yang negatif Siap menerima Teguran-teguran Siap menerima kritikan Karena dengan kritikan itu berarti anda diperhatikan orang Mereka berusaha menginginkan anda lebih baik lagi Lebih baik lagi Orang masih peduli dengan anda Maka itulah mereka memperhatikan anda Kemudian yang kedua Open your heart Bukalah hati anda Lapangkan jiwa Anda Berjiwa besar Kalau kita salah Kita harus sportif Minta maaf kepada yang bersangkutan Kalau kita menjelaikan seseorang Dan ternyata yang kita jelekkan Tidak seperti yang kita bayangkan Kita minta, minta maaf dan merehabilitir Nama baik orang itu Kemudian yang ketiga adalah Open your hand Bukalah tangan Anda Karena tangan yang terbuka Akan mendapatkan lebih banyak Dibandingkan tangan yang tertutup Coba anda bayangkan Anda praktekkan Ketika anda tangan anda terbuka Maka peluang anda untuk mendapatkan lebih banyak dibandingkan tangan anda tertutup Tidak ada satu tempat yang Dimungkinkan orang untuk memberi kepada anda Karena anda tangan tertutup Tapi ketika ada tangan terbuka Maka akan banyak orang-orang yang berusaha untuk memberikan kepada anda Ada tempat yang bisa untuk di, diberikan Bukan tertutup Karena dia terbuka Ada tempat yang bisa diberikan Open your hand Oke okay? Oke Sahabat 7 Kita sudah membahas Mitos yang kelima I'm not rich Itu adalah mitos Yang dibutuhkan anda bukan kaya secara finansial Tetapi anda butuh modal ide Anda butuh modal kekayaan jiwa Bukan semata-mata kekayaan rupiah Atau kekayaan Simbol-simbol fisik Kemudian yang ke Mitos yang ke enam itu adalah I'm not high position Saya tidak berada pada posisi yang tinggi Karena anda merasa tidak punya posisi yang strategis untuk mencapai sukses Saya katakan sekali lagi Success does not depend on your L teacher Sukses tidak ada hubungannya dengan Ketinggian Anda Sekali lagi Success depend on your attitude Success itu tergantung kepada Sikap Anda Bukan pada altitude Pada ketinggian Anda Bahkan tidak jarang Ketika seorang itu memiliki jabatan Atau posisi yang tinggi Membuat dirinya itu Lemah di dalam Belajar Lemah di dalam belajar Lack of learning akan mengakibatkan Miskin inovasi Miskin ide Dan akhirnya Posisi dia akan turun Alangkah baiknya kita bisa membekali dalam hidup ini dengan sikap I'm number two Saya adalah orang yang nomor dua Kita berusaha terus keep learning all the time Kita akan terus belajar, belajar dan belajar Karena kita merasa diri kita nomor dua Walaupun sebenarnya dalam faktanya kita adalah nomor satu Tapi dan kita memposisikan diri kita sebagai nomor dua Kita akan selalu belajar dan belajar Selalu mengejar ketertinggalan Selalu berusaha untuk inovasi Improvisasi, kreativitas Perbanyak ide, banyak baca Banyak melihat, banyak bergaul Jadi sebenarnya tidak ada hubungan Antara sukses dengan posisi yang tinggi Apalagi Anak mempersepsikan Kenapa anak itu sukses? Karena orang tuanya sudah punya posisi yang bagus Karena dia punya koneksi Karena ayahnya seorang pejabat, wajar anaknya sukses. Karena dia dapat proyek dari ayahnya. Sedangkan saya, ayah saya adalah orang biasa-biasa. Tidak punya posisi yang tinggi. Nah ini yang disebut dengan istilah nepotisme. Kalaupun orang itu sukses, sebenarnya sukses yang diraih oleh mereka itu bukan sukses yang sejati. Sukses yang bersifat katrol. Sukses yang didongkrak oleh kekuatan yang bukan dari dalam dirinya. Tapi sukses yang kita ingin bentuk dalam diri kita ini adalah sukses yang datang dari dalam diri kita. Come from yourself. Inside yourself. Datang dari dalam diri anda sendiri. Bukan dari luar. Walaupun orang luar bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan. masukan-masukan kepada kita. Tetapi intinya adalah bagaimana kita mencoba untuk membuat perubahan datang dari dalam diri kita. Perubahan yang efektif bukan datang dari luar. Tapi perubahan yang datang dari dalam diri kita. Baik sahabat ACFM Kita akan sambung di mitos yang akhir Setelah pesan-pesan berikut ini Baik sahabat ACFM Kita menyambung lagi Sampai kepada mitos yang ketujuh Kita sudah menyelesaikan Enam mitos dan kita masukin mitos yang terakhir Sengaja saya tempatkan di bagian akhir Karena ini yang penting, Sangat penting Seringkali kita menjadikan ini sebagai alasan Yaitu Ya itu semua karena sudah takdir Allah Kita mengatasnamakan takdir Kenapa saya gak sukses? Ya memang udah takdirnya saya begini Kenapa anda gagal? Ya memang sudah takdir Sahabat RCFM, berbicara masalah takdir ini kita bicara masalah akidah, bicara masalah keyakinan, bicara masalah kepercayaan. Bahawa di dalam pembahasan akidah ada dua kelompok yang ekstrim. Yang satu disebut dengan kelompok Jabariyah dan yang satu lagi adalah Kondariyah. Di satu sisi orang-orang Jabariyah mengatakan bahawa semua itu takdir. Bahawa saya miskin itu takdir Bahawa saya sakit itu takdir Bahawa saya bodoh itulah takdir Bahawa saya kaya itu adalah takdir Bahawa saya sehat itu takdir Bahawa saya pintar juga takdir Itu Jabariya. Semua itu adalah kehendak Allah Seolah-olah manusia tidak diberikan hak untuk berikhtiar Sementara di sisi lain ekstrem yang kedua adalah Al-Qadariyah mereka mengatakan bahwa saya bisa menjadi pintar karena usaha keras saya Saya belajar dengan tekun sehingga saya pintar Saya bisa menjadi kaya ini karena bekerja keras Dari pagi sampai petang bahkan sampai pagi lagi Saya bisa menjadi sehat ini karena saya berobat ke dokter yang hebat Ini adalah kodaria Sepertinya meniadakan faktor Allah Dia merasa bahwa dia bisa menjadi pintar karena usahanya Dia bisa menjadi kaya karena ikhtiarnya semata-mata Baik Sahabat Asyafan, bagaimana kita mensikapi dua ekstrem ini di dalam kehidupan, di dalam mencapai sebuah keberhasilan? Sahabat Asyafan, secara umum ketentuan yang diberikan Allah kepada manusia itu ada dua macam. Pertama kita sebut dengan koto, dan yang kedua disebut dengan kadar. Koto itu ada sesuatu yang sudah diberikan Allah sebelum manusia itu lahir dan itu berbicara tiga ruang lingkup. Yang pertama adalah kematian. Yang kedua adalah jodoh. Dan yang ketiga adalah rizki Untuk tiga hal ini kita tidak akan pernah tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am ayat 59 mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaib." La ya'lamuha illahu Sesungguhnya kunci-kunci yang goib itu adalah Milik Allah Tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT Tidak ada yang tahu Kalaupun nanti anda mendengar ada orang yang bisa menebak Riski, jodoh dan kematian Dia sudah mengambil porsinya Allah Itu adalah wilayah Allah Hak prerogatif Allah SWT Yang tidak boleh diganggu-gugat oleh manusia Itu adalah wilayah otoritas Tuhan Koto Kita tidak pernah tahu Tiga hal itu Itu adalah misteri buat kita Gaib sesuatu yang tidak nyata Biarlah itu menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu SWT Kemudian yang kedua Ada yang namanya Khodar Atau disebut dengan takdir Nah takdir ini ada dua macam Takdir yang disebut dengan takdir kauni Ada takdir syar'i. I. Apa itu takdir kauni? Takdir kauni itu adalah Ma'arodallahu bina Apa yang Allah hendaki terhadap kita ini biasanya berhubungan dengan kausalitas Sebab akibat Kalau anda hari ini merasa bodoh Dan ingin menjadi pintar Anda harus belajar Itu takdir Kalau anda meyakini takdir kauni Itu yang harus anda lakukan Anda belajar untuk mendapatkan Perubahan kondisi dari dari bodoh menjadi pintar Kalau anda merasa hari ini adalah miskin Takdir kauni mengatakan mensyaratkan agar kita Bekerja keras Bekerja cerdas Bekerja tuntas Agar kita bisa menjadi orang yang kaya Kita tidak mungkin kekayaan itu begitu saja jatuh dari langit Harus ada usaha keras dari kita Ada upaya Upaya-upaya ikhtiar basyariah Upaya-upaya manusiawi Kalau Anda merasa hari ini sakit Anda jangan biarkan sakit ini akan menjadi sembuh sendiri, tidak Anda berikhtiar mencoba untuk mendatangi seorang dokter Mendatangi seorang tabib. Ini bagian ikhtiar Walaupun tidak ada jaminan ketika anda berkunjung ke dokter Atau mendatangi tabib yang paling hebat Pasti sembuh Tidak ada kepastian Tetapi ini sebagai satu bentuk ikhtiar kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang disebut dengan takdir kaun Mendutut adanya satu kausalitas Sebab akibat Sedangkan yang kedua adalah takdir syari Ma'aradallahu minna Apa yang Allah mendaki dari kita Allah sudah menetapkan rambu-rambu Di dalam kehidupan Seperti Anda mengemudikan kendaraan Pasti ada rambu-rambu Ketika Anda melihat ada letter S Berarti Anda tidak boleh stop di situ Ada letter P Kemudian ada larangan parkir Anda tidak boleh memarkir kendaraan di tempat itu Ada traffic light Ada merah, kuning, dan hijau Merah adalah berhenti Kuning adalah siap-siap untuk berhenti Kemudian hijau adalah jalan Itu semua adalah rambu rambu nah begitu pun di dalam kehidupan Allah sudah memberikan rambu rambu nah rambu rambu itu namanya syariat bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan laki dan wanita, iya dan ketika laki-laki dan wanita itu terjadi hubungan seorang laki-laki melemparkan sperma memancarkan sperma dan itu ditangkap dalam rahim itu akan menghasilkan anak tetapi untuk bisa menghasilkan anak ada dua cara yang pertama dengan jalur nikah Yang kedua dengan jalur zina Seseorang yang secara sadar Melemparkan sperma Seorang suami yang melemparkan sperma kepada rahim istrinya Itu adalah yang namanya takdir kauni Dia berusaha untuk melakukan ikhtiar basyariah Tapi dalam melemparkan itu ada dua jalur Jalur nikah dan jalur zina Yang nikah itu memenuhi takdir syari Tetapi yang zina tidak tapi tetap takdir kaumnya dikabulkan Allah subhanahu wa taala. Tetapi tidak sesuai dengan syariat. Contoh lain, setiap orang bekerja untuk mendapatkan uang. Tapi untuk mendapatkan uang ada dua cara: berdagang, yang kedua lagi berjudi. Dua-duanya mendapatkan kemungkinan untuk mendapatkan uang. Keduanya dua dapat, probabilitasnya sama. Tetapi, yang berdagang itu adalah dihalalkan Allah Sedangkan yang berjudi, diharapkan Allah Yang pertama, dia mengikuti takdir kaun dan syari Sedangkan yang kedua, hanya sekedar mengikuti takdir kauni saja Takdir syari-nya dia tidak ikuti Nah, sahabat ACFM, sebagai seorang muslim Untuk menjadi sukses, kita tidak boleh hanya sekedar mengikuti takdir kauni saja Atau takdir syari saja Dua-duanya harus kita gabungkan Nah itu yang saya seri sebut dengan istilah Date with destiny Marilah kita berkencan dengan takdir Kalau selama ini kita memandang takdir itu sesuatu yang negatif Sesuatu yang menakutkan Sesuatu yang mengancam keberhasilan kita Justus kan kita balik Bagaimana kita berkencan dengan takdir Karena kalau kita bicara berkencan dengan takdir Istilah kencan ini selalu konotasinya adalah positif kita akan selalu berasosiasi positif Sesuatu yang menyenangkan Sesuatu yang membuat kita nyaman Sesuatu yang membuat kita enak dan nikmat Kenapa tidak kita gunakan istilah yang sama Untuk sebuah takdir Date with destiny Marilah kita berkencan dengan takdir Nah bayangkan seorang yang sedang berkencan Maka segala satu yang jelek pun bisa menjadi positif Segala satu yang gak enak menjadi enak Yang pahit jadi manis Kecewa bisa bahagia Dan seterusnya Nah sekarang kita sampai pada satu poin yang sangat penting Bagaimana strategi kita Agar bisa menghadapi mitos ini Dari mulai mitos yang pertama Sampai mitos yang ketujuh ini Yaitu wa ma illa Allah. Bagaimana kita berupaya Agar apa yang menjadi kehendak Allah Itulah menjadi kehendak kita Bayangkanlah hidup ini seperti kita bermain film Kita adalah aktor dan aktrisnya sedangkan Allah itu adalah sutardaranya bagaimana menjadi pemain yang baik di mata sutardarah Allah subhanahuwataala kita akan sambung setelah pesan-pesan sabar saifem kita sampai di penghujung atau di segmen yang terakhir gimana caranya kita bisa mengatasi semua tujuh mitos tadi itu bagaimana antara suara kita dengan suara Allah itu terjadi satu Sinkronisasi yang tadi saya istilahkan bagaimana kita berkencan dengan takdir. Ada empat langkah yang bisa kita lakukan para sahabat Rasul. Yang pertama, keep your connection with Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu menjaga hubungan, selalu menjaga kontak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika kita sudah mulai lengah, mulai kendor berhubungan dengan Allah, maka ada oknum, ada pihak ketiga yang akan mendekati kita. Siapa? Ya, setan. Hidup ini pertarungan antara kebaikan dan kebatilan. Kebenaran datang dari Allah sebagai malaikat, kebatilan dari setan. Ketika kita renggang hubungan dengan Allah, maka di situ kita akan semakin rapat dengan setan tanpa disadari oleh kita. Dan Zeta memberikan inspirasi kepada kita Hal-hal yang justru merusak Sukses yang ini kita raih. Dia memprovokasi dengan hal-hal yang negatif Akhirnya kita menjadi lemah Yang kedua adalah Intimate With Model Atau sukses model Berusaha untuk Berintim-intim atau berhubungan yang sangat dekat dengan model sukses karena kita akan tertular suksesannya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita mendekati beliau dengan cara membaca sirohnya sejarahnya sepak terjang beliau dengan membaca hadis-hadisnya dengan mengikuti perintah-perintahnya mengikuti sunah-sunahnya Maka akan membuat kita jauh lebih cinta kepada Allah. Ingkun tum tu Allah. Tetapi kalau kamu mengatakan cinta kepada Allah, ikuti aku, ikutilah Nabi. Orang yang mengikuti Nabi akan berkembang kecintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang unsur cinta itulah yang dipertingkan dalam hidup. The strongest motivation in the world is love. Kekuatan motivasi yang tertinggi dalam hidup ini adalah cinta. Tidak rasa takut, tidak rasa bangga. Tidak juga ikut-ikutan, tetapi yang paling tinggi dalam hidup ini adalah cinta. Anda menjadi sukses karena ada cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada diri anda sendiri, cinta pada profesi anda, cinta kepada orang-orang yang terdekat dengan anda, cinta pada orang-orang yang bisa mendukung sukses anda atau karir anda baik itu di dunia ataupun di akhirat. Kemudian yang ketiga, solve the problem. With the guidance Pecahkan semua masalah itu dengan panduan Kehidupan antara manusia dengan syaitan itu tidak ubahnya seperti dua orang petinju Yang satu tertutup mata, yang satu terbuka matanya Kita tidak akan pernah menang melawan petinju yang terbuka matanya Kecuali kita mendapatkan informasi-informasi yang akurat Nah, Kalau anda yang mengalahkan dalam kompetisi dunia ini Mengalahkan syaitan anda perlu petunjuk Dan petunjuk yang terbaik dalam hal ini adalah Al-Quranul Karim Kutilah Al-Quranul Karim Maka dengan itu kita akan menjadi orang-orang yang terbimbing dan terpimpin Dia seperti sebuah kompas yang akan mengarahkan kita ke kemanapun kita pergi Dia akan mengatakan ini boleh dan ini tidak Ini silakan jalan, ini silakan berhenti Al-Quran memberikan panduan kepada kita Syahro Ramadhanan Allah Zina, unzilak fiil Quran. Kuda lidnasi wabainatiminal kudahul forkon. Quran ini diturunkan untuk sebagai petunjuk hudan lidnas kepada manusia sebagai guidance. Seorang pilot terbang pun Membutuhkan panduan, kalau tidak dia akan tersesat dan nyasar out of track. Dan terakhir, bagaimana supaya kita bisa mengatasi tujuh mitos tadi? Libatkan diri kita. Dengan orang-orang yang selalu sukses, libatkan diri kita dengan orang-orang yang selalu ingin berbicara yang positif, libatkan diri kita dengan orang-orang yang selalu menjaga dirinya dari apa yang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala. Seutama utamanya manusia adalah orang-orang yang ketika engkau melihat wajahnya membuat engkau ingat pada Allah. Ketika engkau mendengarkan ucapannya penuh dengan hikmah dan manfaat. Dan ketika engkau melihat dia beribadah, membuat engkau ingat akan akhirat. Itulah seutama-utama manusia. Memudahkan dengan kiat-kiat yang sederhana ini bisa bermanfaat untuk anda. Dan insyaAllah hari esok kita lebih baik dibandingkan hari ini. Sukses itu penting, tapi bahagia. Jauh lebih sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.